Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang mengatur Seluruh urusan kehidupan Tidak ada yang tidak dikendalikan Tidak ada yang tidak digenggam, dipegang Lalu diaturnya Maka dekat-dekat dengan Allah Biar semuanya indah pada waktunya uh, Bicara pepatah mengatakan Berani karena benar karena salah tidak selamanya benar berani karena benar kenapa harus benar biar berani tapi tidak sedikit orang berani salah karena tidak paham maka kebenaran adalah stimulus untuk kita selalu berani kebetulan cah saya selalu berani karena istri saya namanya animoya nih berani berani oh. <laughs> coba kalau istri saya misalkan oh. Rina jadi berina ya dan berhesti misalkan jadi Wajib punya nama istri Ani itu, biar selalu berani Never give up, jangan pernah menyerah Jadi, kalau berani itu, api pun menjadi dingin Karena sugesti dalam kehidupan ini Lalu kemudian laut pun terbelah, paling saya katakan ya Jadi, apa fungsi keberanian? Supaya bisa mewujudkan Biar bisa melihat bahwa ini benar, agama Siapapun yang mau mencercah, memaki, mengasingkan, maka tiap nabi diasingkan. Tapi sekian ratus tahun kemudian baru orang membenarkan. Maka kebenaran tidak harus dibenarkan saat itu juga. Karena semua proses. Yang paling berat itu memahamkan bagaimana ini menjadi benar. Maka rumusnya sederhana. Ingin menjadi manusia kuat, belajarlah berani menyampaikan kebenaran. Karena pahala yang besar dalam kehidupan ketika kita berani menyatakan... Di tengah-tengah kezoliman bahwa ini benar loh Walaupun harus melawan arus Maka katakan inilah dadaku Mana dadamu Tapi dada yang terisi dengan kebenaran Yang bahaya itu menjilat Menggonggong karena ingin ditolong Menggigit karena ingin dikasih duit Lalu banyak hal yang sifatnya menjilat Puntan, Hidup tidak segogog itu Ya, Jadi jujur aja Kalau butuh butuh Kalau enggak enggak Jangan menjilat Maka, buatkan tekan untuk tetap berada pada kebenaran. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hak kita diserang. Ada dalam Islam itu, boleh membunuh. Boleh membunuh ketika kita akan dibunuh. Artinya membela. Membela dalam ketertekanan. Di Bandung ada kasus. Orangnya kecil seperti saya, tapi keberaniannya luar biasa. Jadi ada maling masuk ke rumahnya tangannya dulu mau buka pintu dihajar sama samurai itu tangannya ketinggalan lalu muncul hukum yang menuntut untuk menjawab bagaimana ini dikuburkan jangan walaupun dikuburkan tangannya ini disolatin jangan karena masih ada pemiliknya dan pemiliknya nggak kembali cuman darah aja bercacarat nah, ini artinya si orang ini berani mengambil sebuah keputusan kalau memang itu jelas-jelas kejahatan yang menakutkan nanti ada toleransi hukum ya maka Memirsa sahur segar Segarkan batin dengan terus melengkapi Menyempurnakan pemahaman Jangan takut selama benar Ya maka Hanya Allah yang maha benar Selama nurani yakin ini benar Lakukan saja Nanti kebenaran akan dimunjukkan di belakang Maka Katakan yang pahit Katakan yang benar walaupun pahit Biarkan orang tidak suka Yang penting Allah menyukai kita Maka dari itu, yuk dengan sahur segar ini, jadi diri sendiri yang tetap stay on the track, berada di kebenaran. Jangan takut, karena penakut sama dengan pengecut, itu tidak akan-akan. Ketika ada kekagetan, penakut sama dengan pengecut, nanti yang ada efeknya jadi terkejut. Ya, Jadi jangan terkejut dengan kita benar, tapi jangan merasa benar, harus benar merasa. Tipis kulit ari, jangan merasa pintar, harus pintar merasa. Jangan merasa soleh, harus soleh merasa. Artinya kenapa dibalik Ustadz, satu biar gak gosong, dua maknanya beda sehurup, ngepeknya seumur hirup. Tenang, tegang, sempit, sempat, kendala-kendali, pemicu, pemacu. Maka berani harus mutlak ada pada setiap nurani, bahwa kebenaran adalah hak nurani setiap warga, setiap manusia. Terlebih yang harus dibela itu keluarga, harta. Kita boleh sengketa kalau harta kita dirampas, walaupun mati sekali, Itu agama menganjurkan untuk kita membelanya Agama, harta, keluarga, bangsa, negara Banyak ternyata Walaupun kita harus meneteskan Ada istilah pahlawan dulu Cah Lebih baik mati berkalang tanah Daripada gagal dalam menikah Eh dalam tugas Dalam tugas Ini kasihan nih muka-muka kejora Kelompok jomblo ceria ya. Jadi harus dikasih tekan yang kuat Supaya semangat mempertahankan kebenaran Maka dari itu yuk benar yuk Dalikal kitabullahi bapihi hudalil kitab ini kitab kebenaran Maka bawa persoalannya ke sumber kebenaran Kalau Google menjawab semaunya Kalau Al-Quran menjawab semuanya Sadar enggak kalau hari ini hari ke-17 Berarti malam ini malam Laylatul Qadar Kalau kita bicara kebenaran Satu malam bicara kebenaran yang datang dari Allah Itu lebih baik daripada seribu bulan tidak pernah menceritakan kebenaran Apalagi memperakan kebenaran Supaya keadaannya lebih benar dan dibenarkan Ya, mari kita saling berbagi kebenaran. Mungkin ada yang mau menuntut kebenaran dalam kehidupan Mas Denny dari pemirsa uh, Pas banget dengan tema kita, Berani karena Benar. Kita juga kedatangan beberapa tamu, Pak Ustadz. Kami ini sudah ada di samping saya. Hmm. Ini yang kemarin sempat ditegal, Pak Ustadz. Yang berani akhirnya melawan. Melawan ya? Iya, Pak Ustadz. Gimana ceritanya? Siapa namanya, Mas? Siap ada berdua nih Pak Nah, ini. Misalnya. Ah, ini Yang kakar. ini yang ini peran pembantu. Siap. Ini stand-in-nya. Mas? Tambah, Gimana ceritanya sampai mukanya itu bonyok? Iya, awal mulanya itu di jembatan Semarekon saya foto-fotoan. Di daerah Semarekon ya. ya di jembatan mana? Jembatan Semarekon Bekasi. Bekasi ya. Sejak itu ada dua, habis foto-fotoan saya didatengin dua orang. Didatengin dua orang. Ya. Dari mana Mas malam-malam? Iya. -malam. Habis itu waktu itu saya bis ngumpul-ngumpul sama teman ngopi di alun-alun kota aplikasi hmm. ya di jembatan Semerakon itu ada dua orang yang nyamperin diri Raviki dulu tiba-tiba di perjalanan sedang berjalan Atau sedang nongkrong ada yang nyamperin oke okay. tiba-tiba dia ngelongin curit mendodongkan Ngeluangin terus cerut. si perampok itu bilang mana HP kamu cepetan mana HP kamu cepetan ke dia oh minta HP ya, ah, ya temannya ini Raviki ya, hmm. rafiki, ya. Terus hmm. dia kasih, udah karena kosta. dia udah nggak punya apa-apa gitu, sudah takut gitu, takut dibacok. Soalnya curi udah berdiri. Angkat ya. aman ya. Habis itu curi berampok itu nyamperin saya. Dia minta HP juga, mana HP kamu juga katanya. Terus saya nggak curinya itu perasaan ada sarung tangannya, perasaan cuma perasaan saya. Yang dia lihat seluruh itu masih ke... masih ke sarung. Masih di sarung mau udah enggak orang dibacok nah. karena saya tankik, ambil biasa aja gini, dia ngumpetok saya sini. Uh, kalau saya, saya lihat, kok luka? Terus dia langsung bocok saya lagi, saya tangkis, terus saya jatuhin tendang kakinya, sampai dia jatuh. Dilawan, ditendang, ya, ditendang kakinya. Lawan. Saya tentu kalau ada celulit, tendang kakinya. Oh. Urusan jatuhnya ke menu, urusan nanti. Ya, tapi ditangkis dulu. Ya. dulu. Mm -hmm. Habis itu, sudah jatuh, celulitnya itu sempat jatuh, kena ini, kena. Tangan sama... Tangan sama... Iya. Ya. Ya. Dan akhirnya dia berhasil ngerebut celuritnya, celuritnya. dan nyerang balik, Pak Ustadz. Apa yang terjadi? Tadi saya bacok dia, terus dia bilang sama temennya yang jaga motornya Benang. dia yang siap kabur, bantuin gudong dong, bantuin dong katanya. terus dia bangun, habis temennya yang pakai motor itu nyamperin, dia naik motor, saya bacok lagi, saya minta mana HP teman saya, kan HP dia masih dipegang, mau dibawa kabur, dia mau kabur itu. jadi ini dia yang dirampok kita ya, <laughs> terus habis <laughs> saya dia bilang mana, saya bilang itu. Mana hape teman saya, mana hape teman saya. Dia kasih, terus dia kabur. Akhirnya satu kabur, satunya di situ, Pak Ustadz. Di situ, di kemana ya? Tewas ya? Telas. Bukan, berdua itu seperti kabur berdua. Oh, dua-duanya kabur. Dua-duanya kabur. Dan Pak Ustadz kita ada satu tamu lagi, ini yang <coughs> juga berhubungan sama apa yang sedang kita bahas. Oke. Okay. Beliau ini mantan begal Pak Ustadz. Siap. begal, pernah menjadi begal tapi sekarang sudah bertaubat. Alhamdulillah. Dan semoga uh, mau berbagi sama kita. Amin, amin. Biar menginspirasi ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk tamu kita yang satunya lagi. Halo Mas. Halo Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaiksalam Jadi, saya seorang mantan begal Dulu, waktu itu, tahun 1993 Saya udah jalanin masuk dunia hitam gitu Mabuk, rampok, begal, semua saya jalanin Semenjak itu saya merasa hidup itu kayaknya seperti buntu gitu buntu ya pada saat tahun 2011 saya mulai merasa sadar lah kayak hidup seperti ini mas sadar apa mas waktu itu saya tahun 2000 sudah menikah cuma sempat cekcok mulut sama kawan juga kawan hmm perjuangan lah. Kawas, sama, begal ya. sama begal berjuang ya mubar baju dan uang ya bareng sama begal iya <laughs> begal yang... <laughs> jadi setelah ketok mulut saya pulang badan mabuk berat hmm. melihat anak waktu itu umur 3 tahun lihat anak umur 3 tahun itu. apa yang yang terpikir ketika melihat anak saya berpikir hidup kok seperti ini hidup saya dan saya ingin anak saya itu jangan seperti saya gitu hmm. ya dari situ mulai saya jadi selama ini menakahi anak dan istri dari hasil cah begalisius hmm, pada, menurut, saat ya. pada saat itu pada saat selama 8 ya. tahun itu. 8 tahun itu ya, dan akhirnya melihat jadi, anak terenyuh ya terenyuh jadi saya bangkit supaya Tinggalan sadar itu meninggalkan semuanya Mas, gimana perasaan mas waktu uh, apa, melakukan, sampai meng, pernah menghajar korban, Gimana perasaannya dimana disimpannya saat itu? Pada saat itu sih... Nekat aja ya, karena butuh ya? Nekat, memang karena butuh. Tapi setelahnya ada penyesalan nggak mas? Gimana kalau yang dibega itu saudara mas, anak mas sendiri, karena pernah ada bega salah sasaran. Ya. Seperti polisi menilang istrinya sendiri itu pernah ada di Youtube itu. Gimana mas, kepikiran nggak sampai sejauh itu? Saya sih waktu itu gak kepikiran, tetap jalan terus. Targetnya hmm. uangnya, Di uang. aja. Yang pernah dibegal apa aja, motor atau apa? Motor. Rumah pernah? Belum. Rampok. Rampok. Rampok, rampok pernah? Perampok pernah. Perampok pernah. Dibegal? Begal pernah. Pokoknya dunia begitu, kita pernah. Hmm. Emang mentok-mentoknya ya gitulah. Tapi Cuma mas, setelah berhenti, setelah berhenti, Tota? Rizki dikasih nggak sama Allah? Alhamdulillah. Nah ini perhatian ada. perhatian. Kalau rizki itu bukan dari hasil usaha kita, terlebih rizki yang tidak Allah. Ini yang ada efeknya resah gelisah. Dulu lihat keluarga juga merasa bersalah. Dan sekarang kembali ke Allah dengan pengalaman yang terbega dan yang dibega. Ini perempuan juga hati-hati suka membega perasaan. Oh. Ya, oh. ini, beli. Ini perempuan. Oh. Saya, eh Mas, keluarga tahu nggak? Protesi mas lama ini. Keluarga nggak tahu sih. Oh pantasan mas sadar ya. Jadi tahunnya <laughs> apa mas? Taunya, Keluarganya taunya apa mas? Ya mereka tahu kita kerja malam. Kerja, oh, kerja malam. malam. Uh -huh. Wah ini dengan mas bicara di sini istri saya jadi curiga ngaku aja kerja malam manja. <laughs> <laughs> Tapi saya kan nggak pakai sadar. Uangnya harus jadi itu digunakan untuk apa? Ya hura-hura gitu. Hurr hurr babu babu Bang kalau boleh tahu itu Abang kan ada misalnya tiap wilayah musala selatan tuh tidak pindah, pindah kok Aduh mantan juga di selatan nih, aja di mana <tuh> <tuh> maksudnya sesama begal tuh punya wilayah sendiri atau Iya gimana? ya kalau dilihat sih gimana angin membawa mau kemana mana Om benar yang freelance berarti ya berarti yang enggak online ya Jangan nanya gak Mas, apa mas yang penyesalan terbesar apa yang akhirnya bener -bener. membuat uh, mas melihat anaknya dan uh, bertobat? Ya saya berpikir sih kalau memang dia seperti saya gitu, apa jadinya gitu. Hmm. Terus masa hidup saya seperti ini terus. Gitu. Mas sekarang kerja apa mas? Sekarang kuli bangunan. Ya mending kuliah bangunan halal ya itu 2011 2011 berarti udah lumayan lama Pernah tersentuh hukum Alhamdulillah belum Alhamdulillah kawan kawan banyak Kalau Anda bertobat Mas tidak dapat sekarang nanti maka bertobatlah Mas bahaya alhamdulillah Cah Kalau temen sih kena ya Alhamdulillah nggak pernah bergaul sama orang salat <laughs> Temennya sih kena temennya kena yeah. dari, Kenapa Anda dari tidak tahu itu saya jadi takut juga gitu. Oh iya. Oh, maksudnya Sebab, mas selama beberapa se selama berapa tahun jadi begal hmm. belum pernah belum. Pernah ketahuan sama oh, sekali Ini pakai ilmu belut ini. <laughs> mas pakai ilmu ilmu khususnya kadang kan ada posat yang dipukulin nggak mempan hmm. gitu. Kalau kita langsung coba kita eh, Kan <laughs> udah, udah. Ini udah bertobat. Nah, ilmunya itu. Ini tujuh tahun yang lalu, ini pengalaman hidup dia. Enggak, jangan-jangan takut, Mas. Saya bercanda. Hmm. Mas? Mas, ah. ada? ada. Kalau dulu ada. Oh, dulu ada. Mas, itu kan ada yang masih ternyang-nyang, pernah melakukan sesuatu. Ada perasaan bersalah enggak ke korban-korban? Ingat ketika... Paling kejam dulu lah sih waktu kita melakukan tuh udah Lupa. pasti mabuk. Oh harus sambil mabuk. Iya. Sampai oh, biar berani Sampai membunuh jiva. rasa kasihan ya Mas. Kalau makan korban. Korban jiwa sih enggak ada. Katarina makan korban enggak? Waduh kanibal jika. kalau makan korban. Makan. <laughs> Dia makan korban. Eh, maksudnya membunuh korban jiwa. Oh enggak. Ya. <tuk> <tuk> Ini menarik. Ini menarik. Terus, kita akan lanjutkan Di segmen berikutnya tetap di Sahur Segal